So, so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 nah jadi di sini kak Hendri tuh kemarin bantuin aku buat ngisi suara saksofonnya -seksophon yes. gitu jadi gimana kak lagunya menurut Hendri ya galau-galau bisa -galau merana ya kalian ini ya <gulis> <Nah>, degana <gulis> jadi intinya lagu ini tuh kayak nyeritain seseorang yang pengen ngelupain mantannya gitu tapi susah jadi gimana ya Dia masih bayang -bayang nah, gitu, ya masih keinget bayang-bayang nah gitu jadi guys buat kalian yang suka sama lagu ini Jangan lupa di-like, di-comment, di-share, dan subscribe uh, channel youtube aku Jangan lupa follow juga instagram aku, Hanindia, a2tys, dan instagramnya Kak Henry so A-L-F-A-H-E-N-N-Y Oke okay, guys, so see you on my next video, bye bye!